Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Dan apa kabar? Gak terasa ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di ujung minggu kembali Setelah kemarin-kemarin mungkin banyak sekali video-video di pagar kehidupan yang bisa membuka pikiran kamu Kali ini kalau di hari minggu, apalagi di malam hari, udah waktunya sahabat pagar kehidupan santai Bener, kita santai tapi sambil membuka telinga dan pikiran. Karena apa? Karena di hari ini saya sudah ingin sekali membacakan curhatan-curhatan dari para sahabat pagar kehidupan yang sudah mengirimkan email curhatannya kepada saya. Nah, bagi kamu yang juga ingin sekali curhat kepada saya gitu ya dengan curhatan yang berkualitas, caranya ada di bagian deskripsi. Video ini silahkan lihat di deskripsi video ini ya Jangan email lain hanya dengan cara itu email baru bisa saya bacakan Oke langsung aja yuk tanpa banyak basa basi kita dengerin curhatan yang keren-keren abis pastinya Dari para sahabat pagar kehidupan di hari minggu malam ini Oke nah email pertama ini justru adalah email yang bisa jadi paling nyentrong nih weh paling nyentrong tuh maksudnya gimana mas bro Maksudnya gini loh, percaya atau enggak, setiap hari ada loh kejadian-kejadian yang kayaknya membuat kita nih sebagai manusia menjadi miris ya. Mirisnya kenapa teman-teman? Miris karena ada aja perilaku orang-orang yang tidak bermartabat. Waduh, kayak ini seru nih mas bro. Bener, email pertama ini dicurhatkan oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, tapi dia mau disebutkan inisialnya. Kita sebutkan saja inisialnya SA ya. Jadi emailnya begini. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kalian email saya sudah dibacakan. Bila berkenan mohon nama tidak disebutkan. Saya mau meminta saran nih, bagaimana ya cara saya bisa menghadapi bos yang suka melakukan pelecehan seksual baik secara perkataan maupun perbuatan. Karena profesi pekerjaan saya sebagai seorang sekretaris, saya tidak nyaman sekali bila bagian tubuh saya dicolek atau disentuh. Terima kasih Kak Aryan, salam buat seluruh sahabat pagar kehidupan. Oke, jadi email ini seperti yang saya katakan di depan tadi ya, email ini cukup miris. Karena banyak, banyak sekali orang di luar sana yang bisa jadi nih, mengalami kejadian seperti yang sedang dialami S.A. Coba deh, sekarang ada gak diantara kamu nih, baik pria ataupun wanita, yang kalau bekerja kayaknya mengalami pelecehan gitu? Baik melalui perbuatan, perkataan, atau mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang tidak adil? Ada diantara kamu yang mengalami seperti itu. Berarti bener ya perkataan saya, bahwa banyak diantara kita semua nih, yang mengalami hal yang kurang lebih sama seperti SA tadi. Dimana dia dilecehkan, melalui sentuhan, maupun perkataan. Nah, pertanyaannya adalah, Gimana mas bro, kalau seandainya kita berada di posisi yang sama seperti SA tadi, di mana kita dilecehkan, tapi kita tetap butuh dengan pekerjaan ini, karena pastinya pekerjaan ini satu-satunya sumber uang kita yang bisa kita gunakan untuk hidup sehari-hari. Gitu kan pertanyaannya. Jawaban saya adalah begini. Kalau ada orang terzolimi dalam pekerjaan mereka... ...tapi mereka tidak berani hijrah... ...atau pindah dari pekerjaan itu. Saya punya satu pertanyaan buat kamu. Pertanyaan itu sederhana sekali. Pertanyaan saya adalah... ...siapa Tuhan kamu? Saya ulangi sekali lagi. Siapa Tuhan kamu? Bagi kamu yang muslim... ...mungkin berkata Tuhan saya adalah Allah, mas bro. Oke. Tuhan saya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Buktinya mana? Loh? Apa hubungannya? Buktinya mana? Kalau bener Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa, kenapa kok ketika kita sudah benar-benar dizolimi dalam pekerjaan kita, kok nggak berani pindah, toh? Kok nggak berani keluar, toh? Ya habis gimana, Mas Bro, kan gue butuh banget uang. Kalau gua keluar, nanti anak bini gua anak-anak gua makan apa? Keluarga saya gimana dinafkahinnya? Mas Bro, kan nggak enak. Gitu, toh pertanyaan kamu. Nah, Sekarang jawab coba dalam hati. Kenapa diri kamu yang tidak mau hijrah dari pekerjaan yang salah ini tidak mau pindah gitu loh? Padahal tadi kamu menjawab, Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang Maha Esa. Tapi kenapa cuman di mulut doang bisa ngucapinnya sementara bukti nyatanya tuh nggak ada? Kalau memang diri kamu yakin bahwa Tuhan itu ada, bahwa yang maha itu ada, kenapa tidak yakin pula bahwa rezekimu itu sudah ada yang mengatur? Kalau dirimu yakin bahwa Tuhan itu ada, kalau yang maha kuasa yang maha memberi rezeki itu ada, keluar dong dari sebuah pekerjaan yang benar-benar terbukti, sudah menindas dan menzolimi kamu. Kalau ada keraguan takut kekurangan uang, takut kehilangan rezeki hanya karena pekerjaan yang salah, itu namanya Tuhan kamu bukan Tuhan yang Maha Esa. Tuhanmu adalah bosmu, Tuhanmu adalah uang. Benar begitu? Kalau memang kamu menggelengkan kepala, berarti dirimu dan juga SA punya kewajiban yang sama. Apa itu? Kewajibannya adalah pindahlah, jangan biarkan diri kita dizolimi oleh apapun hanya karena uang dan pekerjaan. Sekali lagi, jangan biarkan diri kita dizolimi, ditindas, dan diinjak-injak dengan alasan apapun hanya karena masalah pekerjaan. Karena Tuhan kita bukan bos kita, majikan kita, uang kita. Tapi sesungguhnya Tuhan kita ya, Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan semesta alam beserta segala isi termasuk rezeki yang sudah diaturnya. Sedemikian rupa ya. Saya banyak sekali, saya sebenarnya sudah banyak loh bercerita di video-video saya yang lalu mengenai kisah di depan mata saya sendiri teman-teman. Contohnya saya pernah punya kakek, kakek saya juga anti korup. Begitu diajak korup gak mau, padahal orangnya pada waktu itu kakek saya miskin sekali. Tapi karena kakek saya jujur disuruh korup gak mau, dia yakin bahwa Tuhan itu ada. Begitu beliau yakin Tuhan itu ada, dia pergi dari kantornya, dia pensiun dini. Bayangin teman-teman, umur 40 tahun udah pensiun. Bukan karena udah kaya, tapi karena menjauhi korupsi. Dan kamu tau... Gara-gara keputusannya berani hijrah itu Tiba-tiba beliau bisa diduduki sama Tuhan Di sebelah orang yang akhirnya menjadi bosnya Sampai saat beliau akhirnya meninggal Dan di pekerjaan yang terakhir itu Yang sudah diatur Tuhan itu Beliau bisa menjadi orang yang jauh lebih berkecukupan Dibanding ketika beliau bekerja dulu Dari situ saya udah yakin bahwa memang benar Tuhan itu selalu ngetes Bahwa memang bener yang maha kuasa itu selalu ngasih ujian dites Mau gak lu korup? Mau gak lu dilecehin? Mau gak lu ditindas? Kalau memang Tuhan kamu adalah saya, buktikan dong. Iya kan? Buktikannya gimana? Kalau memang sudah ditindas, diajak korup, dilecehin, pindah. Ngapain di situ? Takut gak ada duit? Lah Tuhanmu siapa? Gitu. Coba, malu gak? Malu gak apabila kita sebagai manusia kok bisa menuhankan uang terjajah oleh uang? Kalau memang dirimu malu, ayo. SA dan semua orang-orang yang sama seperti SA, pindahlah, hijrahlah. Jangan takut, rezeki sudah ada yang mengatur. Saya sudah melihat dengan jelas buktinya, tinggal kamu membuktikan sendiri ucapan saya. Pindah, pindah, dan pindah. Oke? Itu jawaban saya. Nah... Email kedua nih kayaknya juga seru banget nih. Seru banget ya kenapa? Karena bisa jadi nih, email kedua kali ini mewakili kisah kamu semua, sahabat pagar kehidupan yang bisa jadi ya, mengalami kisah-kisah yang sama. Email kali ini dicurhatkan oleh seseorang yang bernama Agung. Agung ini berkata seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore, Mas Aryan Surya Terima kasih atas banyaknya video Yang sudah banyak merubah hidup saya Oke, okay. saya punya pertanyaan Yang cukup sederhana nih Bagaimana sih cara kita menghadapi Percintaan berbeda Keyakinan atau agama Kami berdua sama-sama saling Mencintai, tapi apa daya Keyakinan kami berdua berbeda Sementara saya dengar kabar dari kiri dan kanan, bukannya semakin menemukan jalan keluar, justru saya semakin bingung. Nah, saya minta tolong nih kepada Mas Bro Aryan Aryansurya, tolong bantu saya. Bagaimana sih cara kita menyikapi percintaan berbeda keyakinan atau berbeda agama yang paling benar. Sukses terus buat pagar kehidupan, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke, Agung, emailnya bagus sekali. Email ini saya pilih untuk dibacakan karena bisa jadi masalah kamu mewakili banyak sekali sahabat pagar kehidupan ya. Yang punya permasalahan yang sama. Jadi gini teman-teman. Ada banyak orang merasa kayaknya gak adil ya. Kenapa sih kok cinta itu harus diakhiri gitu ya. Hanya karena permasalahan beda keyakinan. Dimana letak toleransi. Dimana letak tenggang rasa mungkin. Bukankah toleransi dan tenggang rasa itu Bisa. ...membuat cinta beda agama itu jadi akur. Itu pertanyaan kamu, kan? Jawabannya adalah begini. Ada perbedaan antara teori di atas kertas... ...dengan praktek di dunia nyata. Saya ulangi. Ada perbedaan besar... ...antara teori di atas kertas... ...dengan praktek di dunia nyata. Saya selalu bilang, ...kita baca buku itu harus. Tapi praktek kita... ...harus lebih besar daripada buku yang kita baca. Kenapa? Karena apa yang ditulis di buku itu belum tentu sama persis seperti apa yang kita bayangkan. Nah sama. Sama seperti kalau ada orang yang mengatakan boleh dong nikah beda agama kalau toleransi. Jawaban saya adalah tidak. Loh kenapa mas bro? Jawaban saya tidak. Karena pada dasarnya tidak semudah itu kita untuk bertoleransi ketika cinta tidak semengebu-gebu di awal kita pernikahan dulu. Gini loh teman-teman, saya berbicara fakta dan realita ya. Cinta itu terbagi menjadi dua level. Yang pertama level menggebu-gebu. Level cinta menggebu-gebu ini biasa dialami oleh orang yang baru nikah atau baru pacaran. Dimana kayaknya kalau makan makanan yang gak enak tuh jadi enak gitu loh. Ibarat kata kalau kata orang Jawa dulu ya, makan kotoran ayam rasa coklat gitu. <laughs> Sebenarnya itu ada bener juga. Dimana orang ketika cinta menggebu-gebu tuh kayaknya, Masalah semuanya gak ada gitu. Warnanya indah semua. Langit gelap jadi pelangi gitu ya. Kotoran ayam jadi kayak coklat gitu. Ditimpuk batu kayak ditimpuk emas. Rasanya norak deh. ya yeah. Nah sayangnya cinta menggebu-gebu itu hanya bersifat sementara. Tidak peduli sespesial apapun suami istri kamu, pacar kamu. Cinta menggebu-gebu itu hanya sementara. Nah, setelah cinta menggebu-gebu habis periodenya, kita masuk tuh ke level cinta yang lebih tinggi, yaitu cinta yang realistis. Nah, cinta yang realistis ini cintanya masih ada, cuman tidak semengebu-gebu kayak dulu lagi. Kalau yang dulu ditimpuk batu masih menganggap itu ditimpuk emas, sekarang ditimpuk batu lu nimpuk balik. Iya kan? Kalau dulu rasanya kotoran ayam kayak coklat, sekarang ngerasain kotoran ayam, rasanya ya kayak kotoran ayam tetangga yang mukanya auzubile. Tambah mual gitu. Iya kan? Coba bener gak perkataan saya? Bagi kamu yang dengerin saya nih udah nikah, udah lebih dari setahun 2 tahun gitu deh, bener gak perkataan saya? Bahwa cinta yang menggebu-gebu tuh sementara. Sekarang udah masuk cinta realistis ya, masalahnya lebih kerasa dibandingkan dulu mungkin awal-awal nikah. Bener apa enggak? Bagi kamu yang pacaran juga bener gak? Ketika sekarang udah mungkin pacarannya udah di atas setahun gitu ya, rasanya masih cinta masih mas bro, tapi tidak semengebu-gebu dulu. Bener? Nah itu loh. Ketika kita masuk ke fase cinta realistis, teman-teman, yang namanya toleransi itu jadi lebih susah dibandingkan ketika kita baru masuk ke fase cinta menggebu gebu Itulah sebabnya, saya bilang lebih baik cari pasangan seiman, Karena kita tidak perlu repot-repot lagi membicarakan toleransi yang memang tidak semudah teori. Nah, saya jelasin nih. Jadi ketika fase cinta menggebu-gebu hilang, kita masuk ke fase cinta realistis. Nah, di fase cinta realistis, itu yang namanya toleransi udah mulai susah tuh. Karena apa? Kita udah realistis banget. Udah apa adanya banget gitu loh. Nah nanti nih, begitu punya anak yang dulu katanya sebelum nikah dijanjiin, gak ada masalah anak mau ikut agama siapa gitu ya. Begitu udah masuk ke cinta realistis dan punya anak, anak tuh direbutin, dia tuh harus ikut agama saya. Oh enggak, enggak, enggak, enggak. Dia harus ikut agama saya. Enggak, enggak, ikut agama saya. Wah ribut tuh. Hanya karena perbedaan agama bisa ribut. Ujung-ujungnya yang kasihan siapa? Yang kasihan siapa? Anak. Yang kasihan itu anak lu, anak kamu teman-teman, bukan dirimu, bukan pasanganmu, tapi anakmu, gak kasihan sama anak kasihan dong, anak yang paling kasihan itu, yang keyakinan spiritualnya gak jelas itu kasihan Dia gak jelas mau ke kiri salah, ke kanan salah, akhirnya di tengah-tengah, orang paling kasihan itu orang yang tidak beragama, aduh teman-teman Teman-teman saya di luar sana yang hidupnya paling kacau balau itu yang tidak beragama. Itu fakta loh. ya Jadi jangan sampai membiarkan ego pribadi hanya untuk kepuasan semata tidak berpikir jangka panjang. Jadi buat saya, pernikahan beda keyakinan no. Pernikahan seiman yes. Kalau memang belum bisa ditemukan jalan keluar, jangan nikah dulu. Sekali lagi, Jangan nikah dulu. Itu pendapat saya dan itu realistis. Jelas ya? Nah, itu dia teman-teman. Dari email-email yang baru saya bacakan tadi, ada mungkin yang sudah banyak terinspirasi ya. Dari dua email aja kayaknya pikiran kita sudah terbuka lebar. Yang bisa jadi nih, itu semua merupakan sesuatu hal yang kamu cari. ya kan Nah, bicara soal sesuatu hal yang kamu cari, Email berikutnya ini juga gak kalah keren. Email ini bisa jadi dialami juga oleh kamu sahabat pagar kehidupan yang saya cintai. Emailnya begini. Email ini ditulis oleh seseorang yang bernama Raden Braja musti Wih namanya keren ya. Email ini berkata seperti ini. Mas bro bagaimana caranya kalau saya sebagai seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga. Tidak punya lagi uang yang bisa saya gunakan untuk kebutuhan pribadi Saya tahu saya adalah tulang punggung keluarga Tapi saya juga ingin sekali menggunakan uang saya Yang saya peroleh dari kerja keras untuk kepentingan pribadi Namun karena saya adalah tulang punggung keluarga yang mana saya pun adalah anak tertua Saya harus menafkahi keluarga saya Nah pertanyaan saya, di tengah uang yang pas-pasan ini bagaimana sih cara menyikapi supaya uang yang saya peroleh ini bisa digunakan dengan bijak walaupun nominalnya pas-pasan. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke, terima kasih Raden Beraja Musti. Email kamu bagus sekali karena bisa mewakili masalah sebagian besar orang ya. Jadi gini teman-teman. Ada kalanya memang kita dilahirkan dengan kedudukan yang berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Yang saya maksud kedudukan itu gini loh. Contohnya kayak Raden Braja Musti tadi. Dia punya kedudukan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya. Bisa jadi mungkin bapak ibunya atau mungkin adik-adiknya yang tinggal serumah dengan dia. Dia juga punya penghasilan cukup apa ya? Terbatas. Sementara dia juga punya nyawa yang harus dijaga gitu pastinya dengan uang yang dia punya. Nah bagaimana caranya mas bro kalau seandainya kita berada di posisi yang sama seperti Raden Beraja Musti. Cara saya adalah rajinlah bersedekah. Loh kok caranya begitu? Emang begitu? Rajinlah bersedekah karena sedekah itu melapangkan rezekimu Tadi kan kasusnya Raden Beraja Musti ini kan dia mengalami kesempitan rezeki tahu kesempitan rezeki tapi niat dia mulia ingin menafkahi keluarganya sebagai tulang punggung keluarga betul enggak nah Tuhan semesta alam itu tidak akan meninggalkan umatnya yang punya niat baik itu yang saya lihat ya jadi kalau niatmu sudah baik terusin aja dan kalau memang berkekurangan rajin-rajinlah terus bersedekah Karena bersedekah itu loh nanti yang akan melancarkan keran rezekimu lebih hebat lagi, lebih lapang lagi. Contoh nih, mungkin pekerjaan kamu sekarang gajinya 7-8 juta. Sementara tanggungan keluarga kamu saat ini setaruhlah misalnya 10 juta. Kan mepet tuh ya. Nah nanti kalau kamu rajin bersedekah bisa loh sama Tuhan dibalikin untuk rezeki kamu punya pekerjaan yang gajinya bisa jadi 30 juta per bulan. Wih. Emang bisa mas bro? Bisa, kalau Tuhan mengizinkan. Nah caranya gimana? Supaya minta izin Tuhan, caranya rajinlah bersedekah. Sedekah itu membuat ridho dari Tuhan cepat turun kepada kamu dan kesempitan itu bisa hilang. Itu janji saya dan itu nasihat saya sebagai sahabat kamu ya. Jadi jangan takut, jangan takut. Sekali lagi, kalau memang kesempitan rezeki itu ada, hapuslah kesempitan itu dengan sedekah yang rutin. Nah, sekarang mungkin kalau saya bilang sedekah rutin, banyak diantara kamu bingung ya. Masa rutin tuh gimana mas bro? Kayaknya gak masuk akal ya. Duit saya aja sudah dikit, terus disuruh sedekah rutin pula. Kok gak realistis ya? Gini loh, kalau saya mengatakan sedekah itu rutin, itu gak harus banyak. Gak harus banyak Contoh nih Misalnya duit kamu saat ini di bank 1 juta Iya kan? Kayaknya kalau sedekah rutin mas bro Belum duit buat makan, buat bayar sekolah gak cukup deh Iya kan? Nah sedekah rutinnya dibuat lebih realistis Caranya bagaimana? Gak usah banyak-banyak dulu Kan yang kita incer di sini rutinnya ya Rutin itu lebih baik loh daripada banyak kalau menurut saya Ya, rutin lebih baik daripada banyak jadi gini, coba setiap hari sedekah 10.000 rupiah 10.000 rupiah aja gak usah sampai 100.000 enggak coba deh, cukup 10.000 rupiah tapi setiap hari bisa kan? coba 10.000 rupiah setiap hari aja, tiba-tiba nanti ada tuh, duit-duit yang tidak pernah kebayang masuk, masuk masuk, jalan kehidupannya tiba-tiba lapang, lapang, lapang, sampai kamu sendiri bingung, loh kok bisa ya Duit saya keluar terus, tapi kok malah nambar kenengnya? Nah itu, itu sebuah bukti kajaiban sedekah. Dicoba ya, sedikit tapi rutin gunakan cara itu untuk mengobati kesempitan hidup kamu. Silahkan dicoba. Nah... Gak terasa kita sudah sampai pembacaan email yang terakhir Tenang aja teman-teman ya Tenang aja Karena saya pastinya akan selalu ada di samping kamu kok Dengan video-video lain setelah video ini pastinya ya Jadi jangan langsung Aduh kok cepat banget sih Ya itu Karena menarik terasa cepat ya Email terakhir ini juga gak kalah menariknya nih Saya mau nanya dulu Ada gak diantara kamu semua teman-teman Yang mengalami fobia sosial Fobia sosial tuh kayak gini loh Kayaknya kalau mau ngomong sama orang baru susah, kalau ketemu sama orang-orang tuh rasanya minder, gugup, kaku gitu loh. Pernah mengalami kayak gitu? Nah kalau pernah, ini sama seperti yang ditanyakan oleh email terakhir kita di minggu ini. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, kita kasih inisial aja, inisialnya adalah ST. Oke, okay. ST menulis email seperti ini. Selamat malam Mas Aryan, terima kasih atas kesempatan saya untuk diberikan waktu curhat kepada pagar kehidupan. Saya punya permasalahan yang cukup pelik dalam hidup saya. Permasalahan saya adalah seperti ini. Entah kenapa sampai saat ini saya punya masalah fobia sosial, yaitu sebuah keadaan di mana saya ngerasa tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah pertanyaan saya adalah sederhana. Bagaimana cara saya bisa sembuh dari fobia sosial ini? Karena saya yakin ini semua tidak baik bagi hidup saya di masa depan. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke? Okay? Emailnya bagus sekali, ST. Email ini juga tidak kalah pentingnya. Karena banyak sekali orang di luar sana yang punya permasalahan yang sama seperti kamu. Teman-teman, kalau kita bicara soal fobia sosial... Saya ingin mengatakan dulu kenapa ada orang yang bisa mengalami fobia sosial. Ya, ciri khas dari pagar kehidupan adalah kalau ingin mengobati sesuatu, kita harus tahu dulu sebabnya kenapa. Oke? Nah, sebabnya orang fobia sosial itu apa? Orang fobia terhadap apapun, penyebabnya sama. Yaitu mereka punya trauma akan sesuatu hal tersebut. Nah, trauma itu penyebabnya adalah memori yang buruk di masa lalu, Atau memori yang salah di masa lalu. Nah mungkin kamu pusing, oke dengerin dulu. Coba kamu fokus, saya ingin menjelaskan ini penting sekali. Jadi memori yang buruk dengan memori yang salah itu berbeda. Saya jelasin dulu ya. Memori yang buruk itu begini. Misalnya kamu nih, waktu kecil pernah dibully. Weh, dasar si botak, si botak ditimpukin telur, ditunjokin, ditendangin, di ah, pokoknya dibully deh, sampai kamu tuh jadinya takut gitu ngomong sama orang karena waktu kecil pernah dibuli ada juga pernah mungkin, mohon maaf ya, sama keluarga kamu sendiri, bapak kamu tuh galak banget. Sukanya mukulin kamu terus, atau mukulin... Ibu gitu ya di depan wajah kamu Sampai kamu jadi trauma gitu loh Untuk ngomong sama orang gitu Karena dengan mata kepala sendiri Diri kamu ngelihat bahwa orang tuh jahat Yaitu kamu ngeliat bapak kamu Atau teman-teman kamu yang ngebully kamu di masa lalu Itu memori yang buruk Oke okay? Nah memori yang salah beda lagi Memori yang salah tuh gini loh Misalnya kamu nih pernah melakukan sebuah hal yang pengen dihargai sama orang tua Waktu kecil mungkin pernah bikin sebuah gambar gitu ya. Gambarnya lucu gitu loh. Kamu ngasih tahu nih ke papa mama. Papa mama, aku punya gambar nih, bagus nggak? Eh, papa mama kamu bukannya mengatakan, Ih, bagus banget, anakku kamu hebat. Papa mama kamu cuma bilang, Hmm, iyalah, lumayan. Aduh! Bagi anak, bahkan termasuk kamu nih, di usia yang sekarang udah dewasa gitu ya, kayak ini kalau digituin sama orang tua, rasanya gimana sih? Udah capek-capek ngerjain sesuatu, tapi jawabannya cuman, Hmm, iya bagus. Aduh, cuman kayaknya ah capek-capek ngerjain sesuatu gitu ya, tapi kok respon papa mamah saya cuma gitu doang. Rasanya tuh kayaknya saya nggak berharga. Nah, jangan meremehkan ini ya. Ketika diri kita tidak dihargai oleh orang tua, akan muncul memori yang salah. Memori yang salah itu adalah seolah-olah diri kita yakin bahwa memang diri kita tuh nggak pantas dihargai. Ingat loh, ketika masa lalu kita penuh dengan ketidakpenghargaan dari orang lain, diri kita pun akan merasa diri kita tidak berharga. Bener gak? Di antara kamu yang sekarang merasa dirinya gak berharga nih, mohon maaf, bener gak? Itu karena pernah ada pengalaman di masa lalu yang membuat diri kita jadi ragu. Diri kita ini berharga gak sih? Nah itu namanya memori yang salah. Memori yang tidak benar. Jelas ya, antara memori yang salah dengan memori yang buruk. Nah memori yang buruk dan memori yang salah ini sama-sama menyebabkan trauma ya termasuk dengan fobia sosial tadi ini masalahnya kalau nggak memori buruk ya memori salah Terus cara ngobatinya gimana cara ngobatinya adalah prakteklah untuk melawan perasaan itu semua Maksudnya gini loh saya juga dulu termasuk orang yang fobia sosial, Jadi, saya paham betul satu-satunya cara untuk mengobati fobia sosial yang benar adalah dengan memaksakan diri kita untuk maju ngelawan rasa yang tidak enak itu. Cuman itu. Nah, nanti ketika kamu maju melawan perasaan yang tidak enak itu akan ada banyak kejadian. Mulai diri kamu tiba-tiba ditolak tapi ada juga pastinya kejadian-kejadian yang membuat orang tuh jadi menerima kamu menghargai kamu. Nah, Ketika kamu banyak majunya daripada mikirnya, teman-teman, akan ada bukti itu bahwa diri kita ternyata berharga loh. Akan ada bukti bahwa diri kita ternyata tidak seburuk yang pernah kita pikir loh. Nah, dengan adanya bukti-bukti yang baru ini, pengalaman yang lalu tuh, memori yang salah, yang buruk bisa hilang, terhapus dengan memori-memori baru yang benar. Jadi, saran saya, ayo. Memang gak enak ngelawan rasa takut, tapi coba dia lawan. Gak akan mati kok. Biasakan diri kita untuk maju. Ketika maju, akan muncul pengalaman-pengalaman yang nyata yang bisa mengobati kita sendiri. Itu janji saya buat kamu. Percaya atau enggak, dunia tidak seseram yang ada di kepala kita. Sekali lagi, dunia tidak seburuk apa yang ada di kepala kita. Praktek aja. Praktek. Banyakin maju, lawan tuh rasa takut sedikit demi sedikit Dilawan ya? Ketika dilawan, akan ada bukti nyata Nah itu Bukti nyata yang baru itu yang akan menghapus atau meniban Memori buruk dan memori salah kamu di masa lalu Tentang kehidupan ya Percaya nggak? Kalau memori baru itu bisa merubah hidup loh Kamu pengen bukti? Gampang buktinya Ada nggak video pagar kehidupan mungkin satu atau dua aja Yang bisa merubah hidup kamu? Nah, kalau bisa merubah hidup, berarti benar dong... ...bahwa sebenarnya nih, tidak peduli seburuk apapun diri kamu... ...tidak peduli fobia apapun kamu... ...sebenarnya itu bisa disembuhin loh. Benar? Nah, cara menyembuhkannya, ayo... ...praktek, lawan... ...cuman itu, ya? Nah, itu aja teman-teman... ...yang bisa saya bagikan kepada kamu... ...di video curhat pagar kehidupan di minggu ini. Jadi gini... ...menurut kamu semua... Kira-kira hikmah apa yang bisa kita petik dari video ini? Coba, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah begini, sesungguhnya sudah jelas perbedaan antara yang benar dan salah. Kita tidak perlu ragu lagi teman-teman, kalau kita berada di posisi yang benar, ayo perjuangkan apa yang sudah menjadi hak kita. Sementara kalau kita berada di posisi yang salah... ...seperti fobia tadi, contohnya... ...kita pun bisa loh menyembuhkannya selama kita mau. Nah, cara menyembuhkan segala sesuatu itu intinya sama. Berani melawan dengan praktek nyata. Sekali lagi, berani melawan dengan praktek nyata. Nah, sekarang saya tanya... ...bener nggak selama ini dalam hidup kamu nih yang mendengarkan saya... Tidak bisa berubah drastis karena takut praktek kan? Bagaimana mungkin praktek aja belum kok pikirannya udah banyak toh? Nah mulai sekarang habis nonton video ini ayo rubah. Rubah cara berpikir itu dari yang tadinya takut praktek jadi tantang dirimu untuk praktek. Karena cuman itu yang satu-satunya bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Saya bisa pulih, kamu pun pasti bisa pulih asal ada kemauan yang kuat. Dari dalam diri kamu sendiri untuk praktek nyata. Selamat menjalani minggu yang baru teman-teman. Semoga di minggu yang baru ini hidup kita semakin menjadi lebih baik, semakin lebih bermakna, berguna bagi sesama, dan pastinya semakin mengalami kemajuan yang besar. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.